Selamat siang Pak Abdul Selamat siang s i l a k a n Menurut saya itu Anggota DPD itu Ngadang-ngadang dia yang bikin Dia juga yang g e r o m b a k Sekarang kan sudah kelihatan y a k i a y a k i n y a KPK Tinggal bagaimana cara mendukungnya Agar supaya KPK itu c e p a t menanggapi Apa namanya o k n u m o k n u m tersebut Itu mah sekarang juga Tapi itu bagaimana a n t a r y a a p a k a kamu dihancurkan kembali itu Ya mungkin saya kira itu Terima kasih m b a Pak t e r i m a k a s i h k e m b a l i Pak a b d o s e l a m a t s i a n g s d i a n g a d i n Pak Sudi. b i a s n Pak Sudi. b i a s k a n i b a k a n u b i a d i a n i b a u d a s a n i b n a k u a n Pak d a k p a s u d a k n a k u d i b i a n Pak u d i k a n s u i b k u d i b i a n Pak u d i s a k a t i f i a k a d a n Pak i b s a a n u i b i a k a d a s a k a n p a i b s a a n u i b a d b a s a k a n p u i s a k a n i b n a k Sudi. b k a n u i b i a k a n u a n a k Sudi. a s a k a n d i b i a n p a u a n k Sudi. a s a k d i b a n p a u d i s n k s u i a s k p k s i b a s k a n a k u d i s k a n s u i b a s k p k s u a s k a n a k i k a n Sudi. b Pak Sudi. s n p u i k a n d i Pak Sudi. n p u k u d Mereka empat, termasuk dengan Departemen Politik, termasuk kepolisian, negara, dan TNI. Jadi, mereka itu tidak boleh melangkahi fungsinya sebagian badan pembuat undang-undang atau legislatif saja. Judikatif diserahkan pada badan-badan hukum, sedangkan dia membuat hukum atau peraturan yang m e l a n g k a h k a n judikatif, gitu loh.、Ini. Legislatifnya yang banyak orang yang ngatau u Jadi sekali lagi Orang-orangnya dievaluasi Yang bisa membuat undang-undang Berkenaan dengan hukum Itu adalah orang-orang dari Mahkamah Konstitusi Dari badan-badan、uh, Hukum lainnya termasuk juga itu apa Komisi Yudisial TNI Polri、uh, Termasuk juga High Departemen Hukum Termasuk juga KPK、yeah. Jadi disitulah Mereka melanggar fungsinya sebagai badan pembuat undang-undang legislatif Yang berkenaan dengan hukum Dimana fungsinya bukan untuk malah mengecilkan fungsi hukum itu sendiri Tapi dia harus menyerahkan pada badan yang namanya yudikatif ya, Terima kasih Presudibio Pak Hari, selamat siang Selamat siang s i l a k a n Saya tanya ketawa aja Ini Apa yang yang makin a p a d p r ini saya pakin kepanasan makin banyak teman-teman n y a yang tertangkap sama KPK sekarang dia mau balas dendam gitu tapi atas nama rakyat bingung rakyat yang mana itu kan bukan suara rakyat kalau gitu dia itu mungkin lebih bagus dibubarkan kali ya terima kasih terima kasih kembali Pak s i f a n selamat siang s i l a k a n selamat siang KPK cuma cari alasan itu kan penyadapan sama Untuk se hanya sebagai bukti ya. ya. pegang bukti mencari kesalahan orang itu penyadapan bukti. Sekarang nggak usah sadap deh, bukti yang lain aja yang udah dipegang sama dia gitu loh. Dia nggak terani tangkap, bukan bukti penyadapan, bukti-bukti lain lah. Karena bilang penyadapan atau、uh, gitu, rekaman atau apa itu jangan jadi satu alasan. Dia kan punya bukti lain, bisa tangkap dengan bukti lain, bukti lain yang ada aja dia terani tangkap. Waalaikumsalam Selamat siang Pak Leo s i l a k a n Selamat siang Bu m a r i Ya、yeah. Ya sekarang KPK Berapa juga ya Yang ditangkap Dan uang yang Yang sudah disita Di s t o r k bekas negara Gitu Tanparan juga Kalau misalnya Uang yang disita n Gak g ada juga Hasil kerjanya Sia-sia juga Ya n g mendingan dibubarkan Pendapatnya sih Begitu juga Terima kasih Terima kasih kembali Halo sore Pak Ari Selamat sore Ya silahkan Pak、oh. Ari Selamat ya、uh, Saya hanya kasih pendapat mungkin lebih baik DPR-nya aja dibubarin yang periode sekarang deh daripada harus dirubah undang-undangnya dan daripada harus KPK bubar DPR-nya aja yang angkatan sekarang dibubarin itu aja saya. Ya, terima kasih p a Hari. Kita ke Pak Zainal halo. s h a r o Pak. Ya silakan Pak Zainal. Parangnya itu g i n i Pak. Ya b a s a kalau memang kan dulu partai politik n g e r o s o t n y a itu manusia yang asal-usulnya nggak jelas seorang gelandangan di t n g a k jalan nggak punya pekerjaan. ビングのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーや、ランドポイントのボリューガーガーや、ランドポイントのボリューガーガー KPK aja nih, nih, pengalanya kita bubarin, k u r a n a k r a m g n a DPR p e n gitu.、Nah. Halo, Pak s e f a n Halo, selamat s o r e i Ya, dengan siapa ini, Pak? Dengan Rama? i Ya, silahkan Pak r a m a i Ya,、uh, terima kasih. Jadi gini,、uh, DPR sekarang ini sedang mencari celah untuk menyelamatkan dirinya. Karena setelah、uh, pemilu 2014, akan lebih banyak lagi、uh, anggota DPR yang disangkepin untuk dijebloskan ke... Uh, guntur sana Oleh karena itu sekarang Strateginya adalah dengan、uh, Merubah, merevisi Menggembosi KPK Melalui a、uh, m a n d e m e n undang-undang itu Oleh karena itu Sebelum KPK direvisi、uh, Ataupun di a m a n d e m e n undang-undangnya Lebih baik seperti pendapat nomor pertama tadi Sekarang DPR yang sekarang langsung dibubarkan saja Kalau tidak bisa dibubarkan、uh, Rakyat turun ke jalan Untuk mendesak Bagaimana KPK ini diberikan kekuatan moralnya, didukung supaya DPR bisa lebih kuat lagi Dan bahkan sampai kepada siapapun yang menghabiskan banyak uang negara ini Harus tanpa pandang bulu, d i j e p r o s k a n Saya rasa itu pendapat saya, terima kasih Halo Pak FM, silakan Pak Doni Ya, saya sangat setuju dengan Bapak yang terakhir itu Memang negara kita ini sudah b o b r o k sekali Dan memang kalau DPR-nya begitu Sebaiknya DPR-nya yang dibubarkan Demi keselamatan negara kita Terima kasih Kak Terima kasih Pak Doni Halo Pak s a m a m Halo s i l a k a n Pak Roy Yang KPK jangan bubar DPR juga jangan bubar Anggota DPR yang membuat s t r u k s u r a n itu aja suruh pulang kampung Terima kasih Terima kasih Pak Roy Halo selamat sore Ibu s i s k i どう g o y が n g g o y a n g 私たちは大 r なことです。私たちは大変なことです。大変なことです。大 i なことです。大変なことです。大変なことです。大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。私は大変なことです。 Harusnya parlemen ini kan adalah lembaga yang mewakili suara rakyat Tetapi sebaliknya, parlemen sekarang ini sudah mendukung bukan lagi rakyat tapi kepada pemerintahan Jadi eksekutif sama legislatif ini sudah nyatu Jadi agak susah Pak, karena presiden kita ini lingkarannya sudah sangat kuat sekali Jadi sekarang KPK hanya bisa bersandar kepada kekuatan rakyat Hanya rakyat yang bisa mendukung dia Seperti halnya saya ambil contoh Jokowi Jokowi itu kan di musuhi oleh partai-partai kan Tapi rakyatlah yang mendukung dia Makanya tetap dia menang Nah saya pikir dalam hal ini Abraham Samad harusnya melihat contoh seperti sosok Jokowi Didukung oleh rakyat Tetap kekuatan rakyat lebih besar dari siapapun Jadi KPK jangan ragu-ragu Maju terus バイクルマカティバ・ Jefrey、ケタカ・パハサン、パナフォン・タイルキータ、ハロー・パいサン。 Kalau nggak salah, kenapa takut disadap Pak ya, itu aja Pak, t e r i m a k a s i h Terima kasih Pak Hasan Selamat sore Pak CFM Iya, dengan Bapak? Saya Richard, selamat sore cari... Pak Richard, s i l a k a n Pak Richard Ya, kalau kita lihat memang semuanya sistematis Ya, pelemahan segala macam Kenapa? Karena kekuasaan ya Jadi、uh, seperti Antasari Ashar juga sama, itu diturunkan sama s b y lewat rekayasa, rekayasa dan sebagainya. Kalau kita lihat aja, s b y ini umurnya udah n gak g panjang. Kalau dia jatuh, habis selesai. Sama seperti f o k e sebentar lagi akan dijemput sama KPK. Jadi kita sebagai rakyat, kita harus mengoreksi dan mengawasi para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang berdasi dan diberi kekuasaan lagi. t e r i m a kasih terima kasih Pak Richard iya selamat sore Pak Sefem selamat sore dengan Bapak Edo. Pak Edo mohon volume e d o d i k e j a k a n sedikit Pak Edo ya silakan Pak yang menurut saya itu、eh, dibubarkan DPR s e b a kalau p u l a n rahia t u tujuh p dibubarkan DPR saya kelihatan sombong kalau di、uh, TV itu jadi mereka、uh, barikan... パイド i ト u トゥストンとカフォナンダーティー a スティディメランカップ。マスオタンディ n パディエイビ k バカナダ a ィ a アサ a ェン k ィスモー b u b a r i n aja KPKnya kalau begitu。tapi kalau mau benar-benar semangatnya memberantas korupsi ya, kewenangan itu harus ada di KPK karena。 Momentum sekarang ini memang harus dimanfaatkan untuk b e r a s a l Karena nanti kalau sudah momentum ini hilang waduh, Kita ya akan kehilangan momentum Jadi menurut saya DTR itu memang semangatnya tidak, tidak dalam ke, semangat untuk b e r h a s korupsi Dia tetap ingin terus korupsi Makanya itu mau dihilangkan Pejabat lah atau penguasa lah begitu Terima kasih. Terima kasih Pak Andi, Pak Jerry いやャいジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジャパジ obok-obok sama KPK terus yang kedua mudah-mudahan、uh, nanti kalau DPR jadi mau membangkas power ini terus k akhirnya dibubarkan aja, menurut a b r a h a m s a m a d mudah-mudahan r a k y a t y a nanti g n yang bumperin DPR gitu ini DPR kalau ngomong memang pinter pokoknya kalau kita lihat di TV atau dimana nanti kita d e n g a r dia ngomong pinter ujung-ujungnya dia juga bejat juga bangsat juga terima kasih m a k terima kasih Pak Jerry Ibu Wati 私はデのジュンズがカフェカディショナル、ディクビリー、デの corruption、マンカインディングバレン